Mitra Bisnis, Pemprov DKI Jakarta berencana menerapkan pelarangan parkir di badan jalan. Larangan parkir di badan jalan diharapkan dapat memberikan tambahan ruang gerak lalu lintas sehingga mengurangi terjadinya kemacetan. Rencananya larangan ini akan dilakukan pada tahun depan dan pada jalan yang sejajar dengan jalur di Stransjakarta. Di sisi lain ada banyak tempat usaha yang sangat bergantung pada parkir di badan jalan untuk menampung kendaraan pembeli, sehingga rencana tersebut berpotensi mematikan dunia usaha. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan anggota DPRD DKI Jakarta, Maman Firman Syah. Pak Maman, apa komentar Anda? Bagi saya kan semua elemen SKPD yang ada t e r m a s u k dalam hal ini, di n a s perpakiran, r ini kan bagaimana membuat Jakarta itu nyaman. Intinya kan begitu, tidak macet dan segala macamnya. Persoalan-persoalan parkir bukan berarti sembarang saja dia membuat peraturan yang kemudian m e m i l i k a n masyarakat bahwa larangan parkir konstret seperti itu, itu sesuatu yang, yang nekat menurut saya. Tidak mungkin, apa namanya... Setiap kendaraan harus masuk ke ruangan tertentu, padahal itu memang jalan. Persoalannya sekarang saya sepakat saja bahwa ada larangan-larangan tertentu ketika parkir itu sekian waktu lamanya, tapi ada solusi yang terbaik yang dalam hal ini tidak mengurangi resiko kemacetan, gitu loh maksud saya. Maksudnya ada solusi untuk kendaraan yang ingin parkir? Ya, artinya kan dibuatlah sistem. Saya lebih suka kalau memang itu ada tindakan dalam rangka melarang orang parkir di jalanan, tetapi ada solusi sehingga tidak menambah kemacetan. Misalnya diberi waktu, t e n g g a t waktu tertentu, kemudian diderek. Ada polisinya di situ yang memang memantau bahwa orang yang bersangkutan dianggap pelanggar. Tapi tidak semua jalan itu harus dikenakan larangan seperti itu. gitulah. Ada jalan-jalan tertentu, yang memang dianggap padat dan perlu steril dari kemungkinan kendaraan parkir. Tapi diberikan kesempatan pula jalan-jalan itu dibolehkan juga k a n gitu loh. Seperti tadi yang Anda katakan, pasar, toko-toko, dan r u k o r u k u n segala macamnya gitu. Rencananya larangan ini akan diterapkan pada jalan yang sejajar dengan Bistrans Jakarta. Sampai sekarang b a s w a y ini kan belum ada payung hukumnya. すいが、きてたおばわわ、ばしゅえぷんたろけ a まおとぅデ a ンカトぅタジャムにゃロボテラルプリット、やかんていらもんごはてらすんりり、すばけいまなあにゃもんおれおびさじゃ。な、せいすぱか t ばわばしゅえぷりたぱんけてもす a すぱかとばわばしゅえぷりたぱんけてもすらすぱかとばいとはだまん a ってだらむらんかもんごらんい、a ィカトマチ a t ンジャカルタ。とたぶかぷりじゅわ a めなめな、すいが a じって a ん y a やん、そらお a おら、やんぶ a n ぱ a まにゃ、すいちゃ d ちゃるでん、あ、じゃらんじゅうば harus di Larang terparkir, harus dipikirkan kembali sesuatu yang bisa mengurangi tingkat kemacetan. Itu intinya, gitu loh. Demikian, Maman Firmansyah, saya Kiki Wijaya.